Uh, ulang sinat satu yang kelima dari Abu Qatadah al Main, al, -Ansari, RA, al Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda da wa janganlah sekali-kali kalian menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya ketika dia buang air Kelkala diamini, dan jangan menyentuh kotoran ketika dia buang kencing, buang air besar, diamini dengan tangan kanannya. Ada satu poin yang menarik yang disampaikan oleh Ibnu Taqibil Ayn. Di sini nabi salah mengatakan janganlah kalian menyentuh teman Wa wawwah buah di sini adalah mauhul hal. Namanya mauhul hal. Wawu yang menjelaskan keadaan. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, wahwa pada saat dia kencing. Artinya, ini memberikan penjelasan tambahan bagi hukum. Bahwa keadaan itu hal pada saat orang itu kencing. Sementara dalam riad Muslim, dalam riad yang lain diantara Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menyentuh kemaluan dengan tangan kanan mutlak, secara mutlak, tanpa ada tambahan alif boun, tanpa ada tambahan ketika mengencing. Maka di sana ada dua kalimat, kalimat mutlak dan kalimat muqayyad. Kalimat mutlaqnya yang mana? Yang tidak ada tambahan buah-buayaqul. Kalau kalimat mufayyad yang di ada tambahan buah-buayaqul. Kalau yang ada dium satu itu kalimatnya mufayyad. Mufayyad itu artinya ada keterangan tambahan. Ya. Contohnya seperti ini, ada dua kalimat ya. Hormati setiap guru. Ini kalimat mutlaq. Kemudian ada kalimat yang lain, hormati setiap guru yang muslim. Maka ini kalimat muqayyad. Tambahan yang muslim ini menjadi qaid, menjadi keterangan tambahan untuk kasus perintah menghormati guru yang muslim. Nah, kalau ada dua kalimat semacam ini yang dia datang dalam kasus yang berbeda. Pada kasus tertentu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau pada kasus yang pertama seorang mengatakan hormati semua guru. Pada kasus yang lain orang itu mengatakan hormati semua guru yang muslim. Apakah lambat yang umum tadi Harus dibawa kepada Lapat Nupaya Lapat yang mutlak hormati Para guru ini mutlak Dengan hormati Para guru yang muslim Harus dibawa ke hormati para guru yang muslim Kalimat yang kedua Maka dalam hal ini Para ulama memberikan kaedah Sebagai yang disebutkan oleh Ibu Nabi Gilay Ibu mengatakan Bahwa membawa kalimat yang mutlak kepada yang muqayyad hati yang kelima ke membawa hati yang mutlak kepada yang muqayyad itu berlaku pada amrun atau perintah namun tidak berlaku pada nahyun larangan Penjelasan beliau, karena ketika kalimat mutlak yang kemudian ada kalimat periyat pada perintah, apabila seseorang itu hanya melaksanakan yang mutlak, maka adanya keterangan tambahan itu tidak berfungsi. Adanya keterangan tambahan itu tidak berfungsi. Hormati para guru, hormati para guru yang muslim. Kala kemudian seseorang menghormati semua guru baiknya muslim maupun yang kafir maka ungkapan horhormati para guru yang muslim kalimat yang muslim tidak ada artinya Hai dan semacam ini tidak diperboikan de berbeda dengan larangan kalau bentuknya larangan jangan menghina para guru dengan jangan menghina para guru yang muslim Kalau kita mengatakan jangan menghina para guru dan jangan menghina para guru yang muslim, ini tidak boleh kita bawa kalimat yang mutlak kepada kalimat yang muqayyad kata ini sendiri. Sehingga dalam kasus ini maka yang wajib benar nanti adalah semua guru. Terutama guru yang muslim sudah. Karena kalau kemudian kita tidak menghina semua guru, guru yang muslim pun masuk dalam cakupan kalimat itu. Bisa diwangi ya. Baik. Nah, karena itu hadis ini, la <Susuk> yumsikan janganlah kalian menyentuh kemauannya dengan tangan kanan ya ketika dia kencing tidak dibawa atau kalimat yang umumnya dari luar jangan kalian menyentuh kemaluan baik ketika kencing maupun di luar kencing kalimat umumnya tidak dipahami jika dibawa pada kalimat yang mufakir yang ada dalam bahasa yang tidak baca sehingga beliau mau memberikan kesimpulan larangan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan itu bersifat mutlak baik ketika kencing maupun ketika tidak atau di luar kegiatan buang lain. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, lalu apa manfaat Nabi sallallahu alaihi wasallam apa faedah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan buah-buahan pun padahal ini tidak menjadi pembatasan. Maka jawabannya bisa kita lihat pada lanjutan hadis. Să vă mulțumesc în al-fălăr iți al-fălăr. Al-fălăr care? yang fălăr în astăziu? Să vă mulțumesc Maka beliau salam-salam lanjutkan dengan, katisi, dengan kalimat semacam ini menunjukkan bahasanya larangan ini dikaitkan dengan kencing karena ini terkait dalam masalah adab buang najah. Namun bukan berarti itu membatasi. Sini abis salam berbicara tentang masalah adab isti'obah adab buang najah dan salah satu diantara bentuk adabnya adalah seseorang dilarang menyentuh makanan dengan tangan kanan dan menyentuh kotoran dengan tangan kanan. Dua-duanya masalah adab bersuci sehingga harus sama-sama menggantikan buah, -buah yang itu ketika diajeng. Itu tambahan e, salah satu kaidah yang bisa kita ambil dari hadis sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan hadis yang ke-6. Hatice, dari Abdullah bin Abbas, radioanunțan. Napi, celalalt, mălecătii două cupluri. Păcat că, posibil, el a spus: Innaumayyadagan. Două cupluri, acesta este, este, este, este, este, este, este, este, este, este, este, este, este, este, este, este, este, este, Apa yang dimaksud dengan Bikabirin dalam masalah besar? Kalimat Bikabirin Ada dua kemungkinan makna Makna yang pertama adalah Dia tidak diadab karena dosa besar Makna yang kedua adalah Dia tidak diada dalam masalah yang sulit untuk ditinggalkan Masalahnya itu masalah yang ringan untuk dikerjakan Sudah? Nah, ketika ada lafad musta'af, lafat musta'af itu lafat yang memiliki kemungkinan beberapa makna. Di tempat kita namanya ambigu. Kalau ada kalimat yang dia ambigu, bisa dimanaik a, b, c dan seterusnya. Dan tidak memungkinkan semuanya dinilai benar, maka dipahami pada makna yang benar saja karena tidak mungkin. Kalimat kafirin kita maknai bukan dalam masalah dosa besar. Mengingat di sini ada ancaman ada tibur. menunjukkan bahasanya bi tidak memungkinkan untuk diterjemahkan wa dia tidak disiksa karena melakukan dosa karena melakukan dosa besar. Tidak mungkin di mana ini sehingga yang mungkin adalah kita maknai wa may dia tidak disiksa karena perkara yang sulit untuk ditinggalkan. Ditambah lagi terdapat dalam yang lain dalam yang sahih, Nabi SAW mengatakan wa padahal itu adalah dosa besar. Kemudian Fokus yang kedua pada kalimat amma atuhuma fakana la yastatiruna al faul. Orang yang pertama itu disiksa di kuburnya karena dia la yastatir. Adam istitar. Tidak istitar ketika kencing. Apa yang dimaksud dengan makna istitar di sini? Istitar kata itu taqiqil itu memiliki dua makna, makna hakiki dan makna hadas. Istitar makna utamanya adalah menutup diri ketika kencing, tidak menampakkan auratnya ketika kencing. Sedangkan makna hadasnya adalah istitar di mana Menjaga diri ketika gencing, sehingga tidak terkena cipratan majis lalu kata beliau untuk makna hakiki dalam hadis ini tidak mungkin kita ambil kenapa? karena kalau maknanya adalah makna hakiki maka tidak ada sisi istimewa dari hadis ini yang menjelaskan ancaman adab kubur tentang masalah genceng Karena Nabi SAW berbicara dalam hadis ini sebagai bentuk ancaman, adab kubur, bagi orang yang kurang perhatian, adab dalam masalah kencing. Sehingga kalau kita maknai orang yang kencing tidak istitar, artinya tidak menutup auratnya, berarti sebabnya Pak, dia jadi diadab karena membuka auratnya. Dan yang namanya membuka aurat itu baik kencing maupun di luar kencing semuanya masuk. Sementara adab ini berbicara khusus tentang masalah kencing. Sehingga kalau misalnya ada kasus ada orang yang membuka aurat tapi dia tidak sedang kencing di luar kegiatan kencing, apakah kemudian bisa kita katakan dia mendapatkan ancaman adab ukur sebagaimana hadis ini? Jawabannya tidak. Karena hadis khusus berbicara memberikan ancaman tentang orang yang tidak menjaga adab dalam masalah kencing. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, bahasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar seseorang tidak adab dalam masalah kencing karena diantara bentuk adab kubur mayoritas itu disebabkan masalah bau dan masalah kencing. Oleh karena itu, kata ibu Takyil E, yang memungkinkan yang lebih dekat adalah kita maknai hadis ini pada makna panjat, istitah bukana istinja, istitah bukana istinja, menjaga diri sehingga tidak terkena cipratan. Najis Dan kita tidak memaknainya Dengan e, Menutup aurat Karena inti Ancaman dalam hati sini adalah Terkait orang yang Tidak berhati-hati dengan masalah Najis ketika buang air kecil Kemudian disamping itu Terdapat sebagian Riwayat yang Menyatakan la ya tawaqqaf tidak menjaga diri, tidak melindungi diri dari kencing. Dari ayat yang lainnya mengatakan la Tidak menjaga diri dari kencing. Baik. Sehingga kita pahami di sini berbicara khusus ancaman bagi orang yang tidak menjaga diri, yang kurang hati-hati ketika buang air kecil. Meskipun bukan berarti bahasanya penjelasan ini menunjukkan boleh kencing dengan membuka auronya di depan umum jelas tidak demikian. Namun ibu Nukat Jaki mengarahkan pada mana demikian agar hadis ini bisa istiqomah, bisa tetap sesuai dengan alur pembahasan yang dia pada isi intinya adalah konteksnya berbicara tentang masalah ancaman bagi orang yang tidak menjaga diri ketika buang air Kemudian wa akhar adapun yang kedua maka dengan syi bin namimah dia menyebarkan adu domba dan namimah itu ada dua ada namimah yang halal dan ada namimah yang haram Namima yang halal disebut namimah majazat disebut namimah karena dia masuk dalam cakupan menyebarkan adu domba Namun ini halal Bentuknya adalah Misalnya ada orang yang punya rencana Untuk membunuh orang lain Kemudian Dia tahu bahwasanya Korban Sasaran ini orang lain Lalu dia bocorkan Si fulan mau Membunuh kamu tanggal setia Kamu harus pergi Ini termasuk diantara bentuk namiman Namun ini namiman yang halal Kalau namimah yang haram adalah namimah yang disitu situ isinya pasatul khalis. Murni berisi kerusakan. Mengadu antara dua orang dengan menyebarkan rahasia masing-masing meskipun jujur, meskipun jujur. A grenengi B bilang sesuatu tentang B disampaikan ke B, B balas grenengi A, kemudian orang ini menyampaikan ke A sehingga terjadilah permusuhan antara A dan B. Dia nggak bohong, dia jujur betul-betul menyampaikan apa yang dia dengar namun tujuan dia dengan menyampaikan itu adalah agar si A menjadi panas dengan si B, B menjadi panas dengan si A padahal sebelumnya tidak ada masalah ini namimah yang mempunyai haram bahkan besar-besar kemudian fa'afadha, cerita dan rotba Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil cerita melepak yang basah. Fasyaqqahuma, Lalu beliau belah menjadi dua. Kemudian Nabi sallallahu mengatakan, faqorza fi ditancapkan di masing-masing luburan. -masing Faqalu para sahabat bertanya, Rasulullah lima fa'al Wai Rasulullah, mengapa Anda lakukan hal ini? La'allahu la malam yaibasa Semoga dua pelepah ini meringankan adabnya Selama dia belum kering Ada perbedaan pendapat ulama Tentang makna Semoga bisa meringankan adab Selama belum kering Apa yang dimaksud selama belum kering Sebagian mengatakan Sebagian ulama mengatakan lepak atau dahan pohon selama dia masih basah maka dia usap dia bertas B Allah subhanahu wa ta'ala selama dia masih basah kemudian ketika dia sudah jadi kering Maka dia sudah berhenti bertas Sehingga Hai sehinggakha salat tas may si jari ini si leah ini bertas di dekat mayir dan semayit si mendapatkan keberkahan dari tasbihnya pelepat tadi. Fa sehingga Nabi sallallahu alaihi mengatakan ini akan meringankan selama masih basah. Karena selama dia basah, dia bertasbih. Dan dengan tasbihnya itu Allah Subhanahu taala meringankan meringankan azabnya. Kemudian pendapat yang kedua Biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan selama masih semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan adabnya selama dia masih bayak, masih basah Kalimat masih basar di sini bukanlah menunjukkan kalau dia bertasbih selama basah Namun maknanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan batas waktu bahwa batas waktu Allah Subhanahu wa taala meringankan adab ukur bagi mayat ini selama pelepah ini masih masa. Bukan karena selama Bahasa melepa ini bertasbih, namun selama melepa ini masa itu menjadi batas waktunya. Tidak ada hubungannya dengan tasbih dan tidak tasbih. Dan insyaallah inilah pendapat yang lebih kuat dibandingkan pendapat yang pertama, mengingat bahasanya yang bertasbih di alam ini itu tidak dipersyaratkan harus benda yang hidup termasuk benda yang mati bahkan yang kering juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dalil firman Allah Subhanahu wa taala wa kullu man wa kullu ma fis samawati wal ardi yusabbihulillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga sfârșitul wa am văzut că am făcut un efort de a face un efort de a bertasbih un efort de a face un efort de a face un efort de a face un efort de a face beban sisaan hukum kubur dengan alasan selama masih basah di abad tasbih ini dijadikan kalian anjuran untuk membaca Al-Quran di kuburan karena jika tasbih makhluk mati, benda mati saja dia bisa bermanfaat bagi mayit apalagi fikir bacaan Al-Quran yang dilakukan oleh manusia tentu lebih bermanfaat bagi mai e, dan absoluti kri, Al Qur'an, absoluti kri, adalah ayat Allah Al Qur'an. Sehingga kiro Qur'an bisa, bacaan Al Qur'an yang dilakukan oleh manusia di kubur, ini bisa memberikan manfaat bagi penghuni kubur. Makatulainya terlalu, kias. Kasusnya, habis selasa mengucapkan lepas bahasa ini dikiaskan Dengan membaca Al-Quran di kuburan. Namun kiasnya pakai lompat dulu Ini dipahami Benda ini bertazbi Jika benda mati bertazbi Bermanfaat bagi mayit, Apalagi benda hidup Yang bertazbi membaca Al-Quran di dekat mayit, Tentu lebih layak untuk Bermanfaat bagi mayit. Namun kias ini Dijak oleh sebagian ulama Ini kias yang batil Kias yang tidak benar dan kias yang batal itu namanya fasidul ihtibar. Kias yang e, tidak boleh digunakan. Mengingat yang pertama, Rasulullah sallallahu tidak pernah menancapkan pelepah semacam ini selain kasus dua kuburan ini. Beliau sallallahu tidak kemudian menancapkan ke setiap kuburan dengan pelepah Padahal kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah an-nabiyur rahmat, seorang nabi yang sangat kasih sayang dengan para umatnya. ini bisa ini bisa bermanfaat bagi setiap kubur, Nabi akan menancapkan ke semua kuburan. Sebagai bentuk kasih kepada Demikian pula hal ini tidak dilakukan oleh para sahabat setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya berarti mereka memahami bahasanya pelepas itu tidak berfungsi untuk diambil berkat tasbihnya, namun ini kehususan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah diantara kalian, biasanya ini kehususan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Beliau tahu apa yang terjadi Di balik Kuburan di Beliau mengatakan Dua orang ini sedang disiksa Satu-satunya orang yang bisa tahu Apakah pengulih kubur itu disiksa atau tidak Hanya berasal dari Wahyu Kalau dia tidak memiliki wahyu tidak mungkin Maka satu-satunya yang tahu hanya Nabi SAW. Karena itu Semacam ini tidak Bukan termasuk dianjurkan Amal yang dianjurkan untuk beritiba Kita tidak disyaratkan Meniru-niru Nabi SAW dalam Kasus yang sifatnya mu Mujizat Hanya saja ikhman yang berbakat Allah Ketika kita memahami Semacam ini Setidaknya, ya, setidaknya Di antara manfaat kita belajar ikhtilaf ulama Adalah ketika kita melihat Kasus yang itu di luar pemahaman kita Di luar yang kita ketahui Maka kita bisa memberikan batas toleransi kok ada orang kayak gitu? saya pernah melihat ada orang yang karena dia termasuk salah satu tokoh agama ya, keluarganya mati, begitu selesai dikuburkan, dia ngambil dahan-dahan ranting-ranting, terus dia tancapkan di kuburannya setelah itu dia berdoa <tuh> kalau kita tahu latar belakangnya setidaknya kita bisa memberikan toleransi oh. saya tahu orang ini melakukan seperti itu karena alur abad, pemahamannya seperti ini dengan demikian kita bisa memberikan toleransi terhadap perbuatannya kita tidak kemudian mengikari dengan keras ahli bid'ah atau mungkin memahaminya dan seterusnya karena ini termasuk diantara khilaf khilaf kekhiyah yang masing-masing memiliki landasan hanya saja kita memilih pendapat yang mendekati benar namun Tidak diperkenankan bagi kita untuk kemudian menilai sesat orang lain dalam masalah khilaf Kemudian kita masuk pada bab berikutnya tentang masalah siwa fa siwab tentang siwab hadis yang pertama tentang siwab. Dari apa orang-orang yang dengar Nabi Sallallahu bersabda: "Laula an ashufa ala umati la amad bukumisiwab anda kuli salatin. Jika tiga Memberatkan umatku, Niscaya aku perintahkan mereka untuk melakukan siwab setiap dari salat. Yang bisa kita ambil dari hadis ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan kita untuk bersiwak setiap kali salat sehingga ini dijadikan dalil al-ashlu fil amri lil wujub al-ashlu fil amri lil wujub kita menemukan kaidah hukum asal perintah adalah wajib di antara dalilnya adalah hadis ini dari mana bisa kita simpulkan demikian karena Nabi sallallahu alaihi Pernah menyampaikan, andai kan tidak memberatkan umatku, saya aku perintahkan mereka. Artinya, andai Nabi Salaam selama perintahkan hal itu, maka itu menjadi kewajiban bagi umatnya. Namun beliau tidak perintahkan, karena beliau takut ini memberatkan umatnya. Sehingga diambil kesimpulan, bagi hukum asal perintah, apa yang Nabi Salaam selama perintahkan, nanti menjadi kewajiban bagi umatnya kemudian hadis ini juga jalil bahwa Al asru fil amri layak tadit dikrar jalil kaedah, hukum asal dalam perintah itu tidak harus dilakukan berulang artinya ketika ada sebuah perintah kemudian dia dikerjakan sekali maka orang ini sudah dianggap mengukurkan kewajibannya dan melaksanakan perintah Allah Dan melaksanakan itu perintah. Dari mana bisa disimpulkan demikian Karena Rasulullah mengatakan, Laula kulli salat. Kalau tidak berikan kalimat, itu aku perintahkan mereka untuk mengusuk kaki setiap kali sholat. Nah kalimat setiap kali sholat memberikan keterangan bahwa kalau tidak ada kalimat ini. Berarti siwak itu berlaku secara mutlak. Tidak harus dilakukan setiap salat. Sehingga ketika ada iman setiap kali salat, barulah perintah itu boleh berulang sesuai dengan keterangan yang disebutkan. Kalau tidak ada keterangan semacam ini, berarti al amri la Hukum asal perintah tidak harus berulang. Jadi semacam ini bisa kita terapkan dalam masalah-masalah yang lain. Selama perintah itu bukan perintah yang upaya yang terkait dengan aktivitas tertentu atau waktu tertentu, maka perintah itu hukum asalnya adalah dilakukan sekali. Sehingga ketika ada kasus, kalau kita mendengarkan adan, sementara yang kita dengar adanya beraneka ragam. Dari berbagai macam Penjuru arah Terus berapa kali kita harus Menjawabnya Maka jawabannya adalah Kita menjawab sekali Dengan kaidah tadi Al-Asbu fil-Amri La-Yam-Tali Hukum asal perintah Itu tidak harus ber Berulang Tidak harus dilakukan secara berulang Maka melakukan sekali Dia sudah dianggap telah menjalankan Perintah, sehingga adanya banyak ada yang cukup kita jawab. Salah satu di antara mereka terserah mau pilih yang mana, karena tidak ada kewajiban untuk dilakukan secara berulang. Kemudian di sini dalel bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau Syariat itu meniadakan segala bentuk masakah dalam syariat. Allah dan rasul nya menghilangkan segala bentuk masyakqah dalam syariat Maka apapun bentuk masyakqah Islam berusaha untuk menghilangkannya nah, Adanya masyakqah dalam sebuah perbuatan, dalam sebuah amal itu sifatnya tabib sifatnya hanya mengikuti dan bukan tujuan utamanya Maka Allah berikan kepada kita Berbagai macam kewajiban ibadah Tujuan utama Allah Bukan untuk merepoti kita Bukan untuk memberat-beratkan kita Namun tujuannya adalah Tentu saja untuk kebaikan Kehidupan kita Karena itu Hadis ini membantang prinsip Mukhtazilah mutazilah itu punya prinsip Bahwa yang namanya ibadah Itu bisa Bernilai pahala Iza kâna fi halkul Wal-masyakah Kalau dalam ibadah itu Ada beban dan masyakah Ada kesulitan Kalau ibadah kok dikerjakan enak-enak saja Tidak ada unsur kesulitan Tidak ada unsur beban Maka menurut Muttazila Tidak ada pahalanya Adanya pahala Karena manusia sedang mendapatkan beban Kemudian dia bersabar atas Adanya beban itu dalam ibadah Sehingga dia mendapatkan pahala Ini prinsip Muhtanzila karena itulah Muhtanzila Menyebut Lima hukum Wajib, sunnah, nubar Makruh, dan haram Mereka istihahat Al-ahgam At-taklidiyah Hukum taklidi Dan ini dikritik oleh para ulama Antara jasunul islam, islam, istilah Ahgam taklidiyah Istilah hukum taklidi Untuk menyebut lima hukum ini adalah latar belakangnya karena prinsip mutazilah bahwa yang namanya amal itu tidak mungkin bermilai pahala kecuali tidak karena di kulfah kalau misalnya ada tahlih ada beban bagaimana manusia kalau nggak ada beban maka tidak ada pahala istilah yang tepat adalah ahkam asyariah hukum syariat hukum ada lima Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Sallam, mendiadakan yang namanya pulvar beban syariat atau adanya beban dalam syariat. Dan semua konteks beban dalam Alquran itu Allah diadakan. Misalnya firman Allah, ma jaa Allahu ma jaa Allahu ma yudhu llahu Allah Subhanahu Wa Taala tidak menginginkan untuk memberikan beban berat kesulitan bagi kamu dalam masalah agama. Kemudian Allah juga berfirman: لا يُنَبُوَ اللَّهُ نَبْوَسًا إِلَّا Maka segala kata-kata beban kesulitan masyakoh itu Allah tiadakan dalam syariat, menunjukkan kalau syariat itu tidak mengundangi adanya masyakoh. Adapun jika ada praktek syariat, ada amalan syariat yang itu mengandung masyakoh. Maka sifatnya te sifatnya mengikuti Dan bukan inti Bukan tujuan utamanya Kemudian Disini sini cameră. bahwa siwa Itu itu berlaku baik dalam kondisi kondisi maupun maupun tidak Ini ini Pendapat pendapat sebagian yang yang mengatakan bahasanya siwak itu makroh ketika orang yang berkuasa setelah memasuki waktu jawal jadi setelah sholat huhur nanti makroh bersiwak mereka berdalir dengan kaum acara nabi s.a.w lakbulufufang iswa'il aqiyah bin tanda'i yang berkenis kaum mulut orang yang berkuasa lagi wangi insyaAllah daripada kaum minyak kaum minyak wangi bahwa perfum sementara kaum orang yang berpuasa itu baru muncul puncaknya adalah setelah Zawal sehingga mereka melanjutkan ini jangan dihilangkan ini lebih wangi dusy Allah Subhanahu Wa Taala ini kata bagus maka mereka memerlukan sosok bagi orang yang berpuasa setelah Zawal setelah Zawal mereka îmi untuk pentru a-mi ia un volumul. Deci, acesta este un punct de Nabi Acesta este un punct de vedere. Acesta este un punct de vedere. Acesta este un punct de vedere. Acesta este un punct de perso dulu adalah istinsha kecuali kalau lagi puasa. Menunjukkan bahasanya beliau memberikan batasan tidak boleh pada pria dalam istinsha ketika puasa. Kalau ini sampaikan ke semua Ini membantah pendapat Ibnu Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu să vă mulțumim pentru cărnăr Rasulullah S.A.W. Ila qamam laili yashuhu fahu ishiwam Rasulullah S.A.W. apabila cărnul m-am Beliau mersihkan mulutnya Dengan ishiwam Kata yashuhu Ada yang mengatakan Yudalik menggosok Ada yang mengatakan Mencuci Berarti bergumur Tanpa digosok dan banana yang lebih tepat de 50 de ani. Imaginați-vă că i-am spus lui Telly, pentru că m-am dat la Dicare alea sahabatul Hutaibah ibn Yaman Al-Yaman, nu nama asli Nama aslinya adalah Husein bin Jabil Maka, nama aslul Hutaibah ibn husain ibn Jabil beliau tinggal di Kufah termasuk salah satu sahabat senior dan sahabat yang masyur beliau meninggal setelah wafatnya Usman R.A. 40 hari setelah meninggalnya Usman Abu Nasir mengatakan beliau meninggal di awal tahun 36 Hijriah Dalam hadis ini, Udaya menceritakan salah satu kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama mengumpulkan kalau ada Kana, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam titik-titik, maka kata karena ini menunjukkan kalau itu rutinitas. Meskipun ada juga yang mengatakan karena tidak menunjukkan muallabah, karena tidak menunjukkan rutinitas, karena hanya menunjukkan kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya. Dan yang tepat adalah melihat konteks Kalau konteksnya itu dalam masalah adab sehari-hari Maka kanan bisa kita artikan muatobat Sesuatu menjadi rutinitas Rasulullah SAW Namun kalau itu sifatnya kasuistik Maka kanan kita artikan Tapi selama-selama pernah melakukan demikian Kalau bahasa Arabnya tetap kanan Tapi kalau kita menerjemahkan Konsekuensinya harus milih salah satu Apakah diterjemahkan Nabi S.A.W. terbiasa Bosok gigi setelah bangun tidur ataukah kita terjemahkan Nabi S.A.W. pernah bosok Setelah bangun tidur Konsekuensi kalau sudah terjemah Itu harus memilih tafsir Maka terjemah itu sebenarnya adalah tafsir ringan Tafsir singkat Karena itu terjemah Al-Qur'an Bahasa Arabnya adalah kuatan jamatumali terjemah maknanya. bukan sema Quran Quran diterjemahkan. Yang bisa diterjemahkan maknanya. Kalau terjemah Quran, nanti kalimatnya nggak karuan. Tapi maknanya dulu, tafsirnya dulu baru kemudian diterjemahkan. Karena bahasa Al-Qur'an tidak bisa disamakan kepada ini dengan bahasa ini. Ya. Hadir sini dalil Al-Qur'an untuk qishbah dalam kondisi yang lain yaitu ketika bangun tidur. Dan di sini kata Ubay, "Idza qoma minan" apabila beliau bangun tidur malam. Yang menjadi pertanyaan kita ada menyanak kisah-kisah kalau tidur bapak rumah. Ini kok yang cerita Maka jawabannya kejadian ini Umar. Karena Nabi Sallallahu melakukan sabar dan sabar di masa silam Itu bisa memakan waktu lama Bisa minimal sepekan atau sebulan dan seterusnya Sehingga para sahabat bisa ditanyi mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Selamat di Sallam Tapi kalau di rumah yang mengetahui hanya istri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Deci, Mugtiva, m-am Izaqo m-am apabila bambut Dari tidur malam Apakah ini hanya Berlaku untuk tidur malam ataukah berlaku untuk semua tidur Kalau kita lihat dari ilah Ilah kita dihancurkan untuk rosak iji Ketika bambut tidur adalah Kana punya orang yang tidur Itu tabai yara bambut Bambut Sudah berubah Jika kita melihat hilangnya Menunjukkan bahasanya ini berlaku Untuk semua tidur Karena perubahan Bawah mulut itu Terjadi ketika orang Tidur baik, tidur malam maupun tidur siang Hanya saja yang umumnya terjadi Ketika tidur malam Bawah mulutnya lebih tidak siap dibandingkan ketika tidur siang Kemudian di sini juga dijelaskan sekali melihat dari istilahnya dianjurkan untuk kosong gigi setiap kali kita mendapatkan kondisi perubahan bau mulut. PTV itu prosesan itu mampu tidak tidur. Habis makan sesuatu, makan sambal apa begitu, kemudian bau mulutnya tidak sedap, maka kita dianjurkan untuk kosong gigi. Limtalah at-taqayur. Konsekuensi dari adanya perubahan itu, hmm. kemudian kejadian yang memarahi tidak koma bila nilai, apabila beliau koma memarahi, pengumuman yang habis selasa itu untuk sholat.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 Ma amas bătării, când obaia erau puține, cănd le pila, bilați de acolo, era că el curăța gură, desfășură peruană, două gură. Apoi, biografi Hasan ya, kalau saya lihat biografi Udaibah ya kalau melihat biografi seseorang ini bertemu dengan itu atau tidak, yang dilihat yang ini nanti akan diketahui jalur gunungnya karena biasanya murid lebih banyak tidak diceritakan daripada guru Wallah lah, saya tidak tahu apakah akan bertemu Hasan al-Basri atau tidak Kita lanjutkan bis yang ketiga, yaitu Anshar dilanggar mengatakan, "Tak salah Abu Rakhma as-Sidq telah Nabi as pernah menemui Anshar atau pernah menemui Nabi wa Ana ila dan ketika itu Nabi Salam Salam bersandar di dadaku. Nabi di pangkuat istrinya Aisyah bătul adală De puncak asatid beliau Menecati wafatnya beliau Sallallahu alaihi wa Wa abur-rahmân siwâ bun roh bun Dan abur-rahmân membawa siwâ Yang basah yastan Yang digunakan untuk khosob fa atta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasarahu kemudian Nabi sallallahu melihat terus mengarahkan terus pandangan beliau ke arah siwak tadi kalau aku pun mengambil siwak itu dan aku kunya aku lupa Saya kupas apa ini kulitnya, mengkontim tubuh dan aku punya, apa ya aku laku, apa luruskan aku aku lembutkan kayu itu. Seperti yang kita tahu kayu siwa kalau tidak digigit bentuknya masih keras. Biar bisa berfungsi baik, lebih dahulu harus dilembutkan gigit dulu sampai keluar serat-seratnya. Orang belum karena nggak tahu dia jarang bersopir juga yang ini. Akhirnya malah yang terjadi gusi berdarah. Iya, kau yang belum terbiasa jangan coba-coba. Harus latihan dulu. Sumpah, jafakku, inan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pastan Nabi. Kalau aku berikan kepada Nabi Sallallam dan beliau bersiwat dengan kalinya amma rasul rasulahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanna istinanan ahsana minhu lum pernah rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kasut gigi lebih baik daripada kasungi beliau ketika berarti saking detailnya itu lama detail semua bagian gigi Fapa, aia, fapa, fapa, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, fara, Bersama Al-Rafiq Teman-teman yang baik Al-Aqlam Yang berada di tempat yang paling tinggi Siapa akan mereka Asyuhada as Wasyuhada Ula'ika Gimana alam kita bayar Bukan Waha suna ulaika rofiqom Dan mereka Sebaik-baik Rofiqom, sebaik-baik Teman Suma kotor Kemudian beliau wafat Kotor Itu Habis umurnya Dan kalimat semacam ini Sering dipakai oleh Uh, orang yang sesilam Untuk menyatakan apakah Orang itu sudah mati atau kan Belum Tapi nah, Allah-Haslam pernah menjengah orang yang sakit Kemudian dia bertanya Apakah bulan telah mati Harinya telah mati Wakaan yang tak uru Mata baina Harki nati wa dahi nati ainsa mengatakan dengan bangga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mati di dekapanku antara kafid dadaku dengan zakin dengan ujung apa ini rahangku dalam tempat yang lain faraitu yanturu ilai ketika aku masuk menemui Nabi sallallahu membawa siwak saya melihat beliau yanturu ilai Nabi sallallahu selalu memperhatikan siwaknya at wa 'arahtu annahu yuhibbu siwaq. Saya tahu beliau ingin qasabun. Fakultu aku laka. Lalu aku bertanya kepada beliau, mau saya ambilkan untuk Anda? Fa syara an na'am. Kemudian Nabi sallallahu alaihi mengangguk untuk menunjukkan iya. Ini dapat Uh, Hades ini menunjukkan Bagaimana posisi Rasulullah SAW Dengan ari syahul Dan Semacam ini diperbolehkan Seorang suami Lebih memilih salah satu istrinya Di akhir hayat ini. Dia tidak berpojuban untuk Bertindak adil Dalam bergileh ketika itu Karena sudah tidak memungkinkan lagi Dan ini galil Bahasanya Orang yang bercopoligami tidak diwajibkan untuk adil dalam masalah cinta, karena itu tidak memungkinkan mengendalikan cinta itu tidak bisa. Tapi kalau mengendalikan fisik memungkinkan, mengendalikan amalan hati di luar kemampuan manusia. Sehingga adil yang dimaksud dalam adil poligami adalah adil yang lahir. Adil memberikan giliran Adil memberikan nafkah Dan seterusnya Tapi kalau yang batin Adil dalam masalah cinta Dalam masalah kecondongan Ini di luar perempuan manusia nah, Di antara bentuk bagaimana cinta Nabi Wasallam Kepada Aisyah R.A Beliau lebih memilih Anisah radhiyallahu anha ketika di akhir hayat beliau. Beliau mengendaki agar beliau meninggal di rumahnya Anisah radhiyallahu anha. Dan semacam ini diperbolehkan karena aturan gilir pada saat itu sudah tidak berlaku. Kemudian. Uh, di antara perhatian Aisyah kepada Rasulullah SAW di Rasulullah SAW itu Ketika sakit Beliau tidak direbahkan Di tempat tidur Namun beliau merebah Di istrinya Karena Aisyah Ingin selalu dekat dengan suaminya Kemudian hati sini juga galil Bagaimana Rasulullah SAW Sangat perhatian dengan kebersihan gigi dan beliau mendekati akhir beliau meninggal dunia dalam keadaan kondisi bersih mulutnya. sehingga beliau -so ketika beliau -so -so Dan ini bahwasanya orang yang baik itu Allah jaga. Allah jaga pikirannya sampai mendekati beliau masih bisa Matanya masih sehat, bisa melihat siwa. Kemudian pendengarannya masih sehat. Ditanya oleh Aisyah masih bisa berbicara. Lisannya juga masih sehat, sehingga beliau bisa mengucapkan firman -fi Allah didengar oleh orang lain. Semuanya masih sehat. Sampai beliau salah-salah meninggal dunia. Padahal matinya nanti salah-salah, wafatnya nanti Itu bukan meninggal mendadak. Namun melalui proses sakit Setelah berbulan-bulan sakit Baru Nabi SAW meninggal Umumnya manusia Kalau meninggal Mengalami proses sakit semacam ini Sulit untuk kemudian Dia masih dalam keadaan memiliki indera yang sehat Kadang diajak bicara nggak nyambung Mulutnya sudah tidak bisa ngomong dengan Lancar Apalagi matanya matanya umumnya tidak bisa Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah sampai akhir hayatnya. Allah Subhanahu wa taala menjaga fisiknya, menjaga apa? indranya sehingga masih berfungsi hingga beliau meninggal. Dan ini termasuk bagian dari doa beliau. Beliau ee eh, doa, wa mati'na bi asma'ina wa aqsarina Wa kuatina abadan ma'ayaitana Allahumma mati'na ya Allah Jadikanlah kami bisa menikmati Pendengaran kami, penglihatan kami, kekuatan visi kami Abadan ma'ayaitana, selamat kau menghidupkan kami Ini termasuk diantara doa yang matur dari beliau Yang bisa kita rutinkan Karena kita memandangi. Ketika indra ini masih berfungsi dengan sehat di akhir hayat, kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, bisa memberikan wasiat, ditalkin masih bisa mendengar dan seterusnya sangat bermanfaat bagi kita. Itu sangat bermanfaat bagi manusia ketika mereka mendekati ajalnya. Kemudian di sini Aisyah radhiyallahu melumatkan siwak lalu diberikan kepada Nabi sallallahu dan digunakan untuk bersiwak. Kondisi ini dibanggakan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada para wanita-wanita yang lain. Beliau mengatakan, "Tidaklah Rasulullah sallallahu meninggal kecuali Air li bercampur dengan air liur Nabi sallallahu alaihi Maknanya bukan beliau berciuman, namun maknanya adalah Aisyah radhiyallahu melumatkan siwa yang mau dipakai Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga di situ tercampur air liurnya Aisyah dan dipakai oleh Rasulullah sallallahu wasallam. Kemudian ini dalil bahwa kita diperbolehkan untuk menggunakan benda pribadi orang lain yang namanya bahasa itu benda pribadi selama pemiliknya mengizinkan.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 Namun beliau memakai ujung satunya Karena itu dilematkan oleh Naisya Maka kalau ini ada di tempat kita Gosok gigi bermata dua misalnya Ada sikat di kanan dan di kiri Mungkin berlaku hadis ini Tapi kalau dia cuma sikatnya satu Nanti jadinya menggunakan bekas orang. Kemudian tentang makna Arofi kulantan Arrofikul Agla, desenă, ini două păreri la mare. Și nabi salam a mai spus, Arrofikin Agla, acest lucru în hadis. Mawit napiyed, ida ya mutu, in lahu yiroh. Karena itu, ini memberikan penjelasan tentang kasus Musa alaihissalam yang menampar malaikat ketika malaikat itu hendak mencabut nyawanya. Kenapa kok sampai Musa itu menampar malaikat? Ini kan lancang sekali, kan dia? Malaikat ditampar. Maka jawabannya adalah karena Musa tahu yang namanya nabi kalau mati itu dikasih pilihan. Mau mati sekarang atau kapan? Ini punya lain al Dia datang tanpa sebelumnya ada. Binia. Maka ditangkap. Kemudian baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala menawarkan pilihan kepada Musa. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala Mau tetap hidup Atau ilah rafiq ila Lalu dia <beliau> mengatakan Ilah rafiq ila Sehingga sekalipun kalimat terakhir beliau Bukan la ilaha illallah in Namun ini semakna dengan Bahkan lebih tinggi Terusnya daripada intinya Ketika orang itu mati Kemudian dia mengingat Allah Lalu dia berharap mendapatkan Sesuatu yang baik di si Allah Maka itu mati khusus Fatimah baik bentuknya baca la ilaha atau bacaan-bacaan yang lainnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yamtanahukum illa wa yussinuddan Jangan sampai kalian tadi kecuali dengan tertindih husnudzan kepada Allah Subhanahu ada sebuah riwayat parc, în timp Umar am primit o mână de Berbicara Bermunajat dengan Tuhannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala Analladhi amartani faqasartu Wa nahaitani faqasartu Ya Allah, aku adalah hambamu engkau telah memerintahkan kepadaku Faqasartu, namun aku tidak bisa Melaksanakannya secara baik Aku menyelainkannya, aku Menyanyiakannya Sekelas Umar binatul Aziz Mengatakan Engkau melarangku sesuatu, namun aku Bermaksiat kepadamu, melanggar larangu Wala illaha illaha illaha Namun, saya yakin Tidak ada yang berhak disembah kecuali Untuk, sehingga beliau masih punya Harapan besar, Allah akan Mengampun Suma rab'a raksahu Fa'abad dan nazar Faqala inni la araf khator Dan mahu fi insin wa lajim Lalu beliau Mengangkat kepalanya ke langit Dan beliau terus Mengadahkan Wajahnya, lalu beliau mengatakan Saya melihat ada baniyak makhluk yang hadir mereka bukan manusia dan mereka bukan jin semua kubi setelah itu rohnya dicabut mereka yang semacam ini termasuk diantara perbuatan orang saleh dimansyilah mereka tidak mencapai keadaan dengan Allah namun pada itu adalah usul shalimah itu ditandai adanya harapan besar dari seorang hamba kepada Allah ketika mendengati kemajinnya karena itu salah satu diantara yang membuat para ulama eh, hasad dengki dengan hajat Abu Yusuf as dan Yusuf as-Sabafi itu dikenal sebagai abu ketika ketiga manusia yang sangat fasik karena banyak menumpahkan darah kaum muslimin dan membunuh itu dosa yang sangat besar Ketika Zakernawi mengatakan ma hasatu ala hasad illa fi tidak dua kasus. Yang pertama, rutinitas dia Si Fa inna an-nasa Ya Allah, aku karena semua orang yakin engkau tidak akan mengampuni. Dia masih punya harapan besar berisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan al sehingga ada sebagian ulama yang ini orang sekejap itu, sekejap itu Allah berikan kesempatan yang luar biasa. Di akhir hayatnya dia masih memiliki harapan besar de si Allah subhanahu wa ta'ala Mua Ampun, Mua -am -am na'abun -am -am -am -am. Kemudian Tentang makna Abadda abad Ini e, Dari kata At-damdir Bima'na tafrid Memisahkan Abadda an-nazar Bima'na tawalfu ilai Melihat lama Itu namanya Abadda Kamudi an, ne tă ratenkan atiș Abu Musa al Ashari, radhiallahu anhu. Ata următorul este despre Arapulul Anga. Arapulul Anga, n-ai fi sănătatea, să nu spună că nu e najân, wingion, a a A tentang mana rabbul a'lam dan dua qaulu apa yang mengatakan arrafiq itu maknanya adalah nama Allah dan termasuk di antara nama Allah adalah arrafiq al'a juga adalah Allah kan sehingga dengan makna yang pertama ini dua-duanya nama Allah Subhanahu wa taala maka maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam fir rafiqi la atau ar rafiq la beliau menghendaki untuk ketemu Allah Subhanahu wa taala maka beliau dikasih pilihan tetap hidup atau ar rafiq la beliau memilih saya pesan Allah ingin ketemu Allah atau mananya dua ar rafiq di sini maknanya adalah teman yang baik sebagaimana di ayat yang tadi kita baca wa hasuna laika Ini, kalimat yang Dar, Namun di sana mana yang jamak Karena ada o mare varietate sehingga lucruri. Într-adevăr, nu este teman-teman simplă. Nu este o chestie simplă. Nu para o chestie Dan mereka adalah ada de atenti Sărbă de cum arată Wa-ala-a-lătura în mânără Dua-dua să spun al-Ash'ari Dia mărătacă Dia ea a a a a a a a n wa a i as tahu i se wakil r o r o r o r o r Wa fustiwiaki analizarii, semtara fustiwiaki alaii, brada lisan mau oh, muntah Mungkin kalau kita tulis pakai bahasa kita ya beda lagi, ya. Bahasa Inggrisnya kan pen. <tuh> kalau ayam di tempat kita kukuruyuk, kalau di Jawa Barat gonggoronggong. gombor -gong. <tuh> Suaranya sama. Enggak tahu telinganya beda. Jadi keluar dari manusia beda. Ini bahasa membawa ungkapan. Mereka mengungkapkan mau muntah, uh, oh. Uh. Kita nggak tahu. Termasuk bah-bah ya. Bah-bah. Itu kalau di tempat kita nggak tahu kalimatnya seperti apa. Tapi beda antara Arab dan tempat kita. Maka kalau mau diterjemahkan ya, diterjemahkan sesuai dengan bahasa Wasiwaku vivih kahannahu yang takhuluan siwak masih beliukikit seolah-olah beliau mau muntah Dan Abu Musa menceritakan itu arah sambil membawa lampau untuk menunjukkan bagaimana kesungguhan beliau salam-salam dalam rasimah. Abu Musa al Ashari nama beliau adalah Abdullah bin Maiz. Abdullah bin Qais bin Salim al ashari Beliau pindah ke Basrah. Para sahabat setelah Nabi sallallahu alaihi meninggal, mereka tersebar ke bagian negeri. Ada yang karena tugas ditunjuk oleh khalifah Ada yang karena eh, Ada sebatas ingin berdakwah, ada yang karena di sana merasa lebih nyaman, dan maka mereka berkonsult. Kita tahu yang namanya kota suci Mekah dan Madinah itu kota yang terbaik sejak masa silam dan masa kini. Namun sekalipun demikian, sahabat tidak kemudian menetap di Madinah, sebagaimana kita lihat.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 Basra dan Kufah masuk wilayah Irak. Sebelah wilayah Irak. Dan Husain bin Ali tanah Karbala berada di Kufah. Nah, Kufah yang di Irak. Beliau termasuk salah satu sahabat senior, sahabat yang masyhur. Ibnu Amisyah menyebutkan beliau meninggal di tahun 44 hijriah ketika itu usia beliau 63 tahun ya beliau akan menceritakan bagaimana uh, model siwaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan sangat sungguh-sungguh sampai hampir saja dia mau muntah. Maka bersihwab yang tepat itu tidak hanya yang penting mulutnya segar, namun juga di sana membersihkan kotoran-kotoran yang ada di mulut. Jadi yang bisa kita sebutkan dari hadis budhukar. Khusus, ataukah boleh menggunakan sikat gigi seperti sebagaimana. Maka jawabannya tujuan utama bersiwak adalah untuk membersihkan gigi. Sebagaimana Nabi sallallahu mengatakan as-siwaku mutahhiratun lil-fammi lil lirabb. Bersiwak itu membersihkan mulut dan mengundang rida Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tujuan siwak adalah untuk membersihkan mulut Sehingga sunnah siwak itu bisa didapatkan Sekalipun Tidak dengan menggunakan kayu arak Tidak dengan menggunakan kayu siwak Bisa dipakai sikat gigi Ini menjadi kritik bagi sebagian orang Yang berprinsip persiwak dengan kosot gigi Tidak sesuai sunnah Ini keliru kan? Bukan demikian, sebagaimana kalau kita pakai sabun, nggak pakai daun bidara, nanti tidak sesuai sunnah Sampo di masa nabi selang pakai daun bidara Kita semuanya jadinya pakai daun bidara Tidak demikian, dalam masalah ini yang lebih inti bukan alat, namun intinya adalah tujuan. tujuannya Untuk Tadbirulham membersihkan mulut Sehingga menggunakan apapun diperbolehkan Hanya saja mengapa menggunakan kayu arok Di antara istimewanya kalau kayu arok Jadi Kayu arok mengandung susu Dan karena kandungan ini Kayu arok bisa menguatkan gigi Ada cerita dari sebagian mahasiswa Ada mahasiswa Indonesia Ketika di Indonesia giginya itu bolong karena kebanyakan makan coklat atau apa, kemudian setelah dia kuliah di sana sering pakai siwak, akhirnya gigi yang perlu tadi itu saking bersihnya sampai putih, biasanya kalau bolong kan hitam. Terus setelah itu jarang lagi sakit gigi, sehingga dengan menggunakan alat tadi siwak tadi itu bisa menguatkan gigi. Nah, di tempat kita pakai Astaga kiki, astaga kiki, fungsinya seperti itu, ya Insya Allah <tuh> ini semanah dengan kalung semua. Nah, kita istirahat sejenak, kita lanjutkan 5 menit nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Saran istirahatnya 5 menit. Ini saran dari Ustaz Harionoji. Saya tidak tahu dari mana mungkin ada peserta yang minta atau biar tidak terlalu panjang. Kita sambung dengan bab berikutnya bab al-masru al-kufayy. Bab mengusab kuf. Kuf artinya sepatu bukan kaos kaki kalau kaos kaki bahasa Arabnya jawrak bahasa Arabnya Jawrok". hadis yang ada itu maskul alaf fain sedangkan jawrak kaos kaki pakai kias dan khuf disebut khuf jika apa haknya melebihi mata kaki apa kalau Sepatu tentara itu, itu namanya. Apa? Kalau haknya ya, kalau dia tingginya itu melebihi mata kaki. Tapi kalau kurang dari mata kaki, maka statusnya sandal. Statusnya sama dengan sandal. Sekalipun dia bentuknya seperti sepatu, kalau di tempat kita, semua sepatu hampir rata-rata di bawah. Mantain, kecuali sepatu khusus yang di atas mata kaki. Nah, secara hukum sepatu yang di bawah mata kaki itu sandal. Di antara tadi bahasanya batas khuf itu di atas mata kaki adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelaskan larangan-larangan ketika ihram. Wala talbas alqamisa wa rasalilan al khufain. Tidak boleh memakai baju, memakai celana, sirwal. Dan tidak boleh memakai kuf, memakai sepatu. kecuali mereka yang tidak punya sandal. Fali yaktok. Indah-nya dia potong. Ila asfali dinakati. Sehingga sampai kelihatan mata katanya. Okay. Artinya, batasan kuf itu jika dia di atas matanya. Karena itu hadis tentang mas tidak berlaku untuk sepatu di tempat kita yang haknya di bawah mata kaki. Itu hukumnya sandal. Nanti kalau yang diusap berarti jauroknya, berarti yang diusap adalah kaos kaki. Ya. Dalam bab ini penulis akan menyebutkan hanya dua hadis yang ada ya. tentang adanya syariat mengusap al-khauf yang ini menjadi syiar Ahlu sunnah dan syiar kaum muslimin mengingat ada beberapa ahli fikah yang mengingkari adanya syariat maskhuf dan mereka menegaskan tidak ada dalam Islam maskhuf di antaranya adalah syiah kalau syiar maskhuf enggak ada tapi yang ada adalah, yang ada adalah maskhuf maskhul mengusap kaki kalau mengusap sepatu sih enggak ada. Yang ada mengusap kaki. Maka dalam wudunya Syiah, orang itu kalaupun pakai sepatu, pakai khuf atau pakai kaus kaki harus dilepas. Tidak berlaku itu. Tapi nanti kakinya cukup diusap. Tidak dicuci. Tapi kalau sunnah kaki ini boleh diusap dengan syarat dia memakai kaus kaki dan nanti akan beliau jelaskan salah satunya din hadis. Hadis yang pertama dalam bab ini adalah hadis dari Al-Muhirah bin Shurrah. Beliau mengatakan kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bersama nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin ketika dalam safar. Fa itu li anzi'a maka saya hendak melepas saya turun bahwa Yahwi itu turun. Ahwa saya turun menundukkan badanku untuk melepas sepatu beliau. lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan "Daghuma, biarkan jangan dicopot fa inni adkhaltuma Karena saya memakai sepatu ini tahiratain dalam kondisi suci. Tentang mak haltohirotein, ada dua maknya. Mana yang pertama adalah ini ada saltu humatohirotein. Saya memasukkan dua sepatu ini, dua-duanya suci, tidak ada najis. Kemudian mak yang kedua ada saltu humatohirotein, eh ada saltu huma wa ani mutahhir. Wa inni wa ani mutahhir saya memakai kaos ca spatul ini, dalam kondisi saya sedang dalam kondisi suci, punya telamponisi, tidak dalam sunt inila, iamgă din tepar. Carna ining de dișarat, karena a menjadi syarat seseorang boleh atena, atena, atena, atena, atena, atena, atena, atena, atena, atena, atena, Sehingga kata thahirain ini hal bagi sepatu namun maknanya adalah hal bagi pemakai. dua-duanya dalam kondisi suci, sepatu yang kanan maupun sepatu yang kiri. Padahal si pemakai berapa? Satu orang. Namun mengingat dia mewakili kakinya yang jumlahnya dua, Maka Nabi Salam menyebutnya oh, Allahir Dua-duanya dalam kondisi suci. Ketika seseorang itu suci, maka seluruh anggota badannya suci. Tangannya dalam kondisi tidak ada, kakinya juga dalam kondisi tidak ada. Kita simpulkan dengan demikian, orang yang apa telah suci dari hadas seluruh anggota badannya juga suci dari. Hadas karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dua kakinya dalam kondisi tahiyroh, dalam kondisi suci, bersih dan gratis. kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengusap keduanya. Kemudian dalam hadis ini Muwira mengatakan Famasahahainima, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengusap keduanya. Apakah harus diusap serempak Di bareng kanan kiri Langsung diletakkan bersamaan Ataukah diusap Secara bergantian dengan satu tangan Dalam hadis ini tidak dijelaskan Dan doil hadis Masalah alaih imam, Itu boleh dua-duanya Maka boleh bergantian Boleh juga bersamaan Tidak ada tata cara tertentu dalam Rasulullah apakah harus terting bertandian ataukah boleh bersanding. Kemudian zaman Mulkat Allah terdapat dalam perwewet yang lain dari Jarir bin Abdillah al Bajali, bahasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengusap kuffnya ketika beliau dalam sampa. Nah, ulama berbeda pendapat. Apakah mas'ul khuf ini Tetap disyariatkan, Ataukah dia Mansuh dengan Surat Al-Ma'idah Di surat Al-Ma'idah Allah menjelaskan tata cara Berwudu Tidakum tumilas sholati Falsiru Wujuhakum sampai akhir Wa'arjulakum Ilal ka'at Cucilah kakimu sampai Mata kakimu Padahal kita tahu yang namanya surat Al-Ma'idah Itu turun di akhir Islam Di akhir ayat atau di akhir dakwah Nabi Wasallam. Maka sebagian ulama Mengatakan bahwa Masul ini mansur Dengan adanya perintah wudhu yang Sempurna Seperti yang disebutkan di surat Al-Ma'idah Karena surat Al-Ma'idah ini turun belakang Dulu beliau Masul Huf oh, Lalu Allah perintahkan, kalau kamu sholat Butuhlah dengan cara seperti ini Dan cuci kaki Artinya masuk tidak berlaku Kemudian ada yang mengatakan Bahasanya masuk tetap berlaku Dan tidak masuk. Sehingga Karena hal ini Sebagian ulama Atau syafu fi jawazi masjid Merah apakah tetap masih mulai Mascul kuf Atau tidak Namun kehadiran riwayat Jarir bin Abdillah al-Bajari Ini eh, Menjadi penentu Apakah ini mansul ataukah tidak Karena Jarir bin Abdillah al-Bajari beliau R.A. Itu baru masuk Islam Atau Ba'danul zulil ma'idah Setelah turunnya surat Al-Mahidah Sehingga Apa yang disaksikan oleh Jarir Bila pula al-Bajari Beliau pernah melihat Nabi S.A.M. Maslum Huf Menunjukai bahasanya Nabi S.A.M. melakukan itu setelah turun Al-Mahidah Maka ini bukan Mansur Dengan surat Al-Mahidah Itu kesimpulan Dari perselisi anulama tentang Masalah apakah masuk Mansuh atau kan tidak? Intinya ada ulama yang meragukan abang itu apakah itu Mansuh atau tidak. Namun yang benar itu tidak Mansum. Mengingat jarak penampilan yang melewati di sini, beliau baru masuk Islam setelah turunnya surat Kemudian dalam hadis ini Nabi s.a.w. menyebutkan syarat biasanya masuk diperbolehkan Apabila orang itu memakainya dalam kondisi Telah bersuci Dalam kondisi berwuduh Namun jika dia pakai dalam kondisi Belum bersuci Dia tidak boleh masuk-usuk Setelah dia berhadis Hadis ini juga telir Anjuran untuk berkhidmat kepada orang saleh seorang ulama kita simpulkan dari apa yang dilakukan oleh mugi robin shubba yang berkhidmat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam hingga mau melepas sepatu rasulullah sallam kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya hadis dari hudaifah bin yaman beliau mengatakan untuk menghafihi sallam în fa în Faba la watwat toa, mama sa a ala kufayi. Să i-a fost un om care a fost într-un safari, a avut de urgență, a avut de urgență, a avut Mengusap urgență, Itu ada tulisan Mukhtasar Ada tulisan gitu? Hmm. Mukhtasar Ini penggalan kesimpulan dari hadis yang panjang Wallah Alam Berarti diantara uh, Bentuk yang dilakukan oleh ma'alik Penulis kitab pun terbelahkan Hadis yang disebutkan itu tidak persis sesuai dengan redaksi yang ada di Sahihain. Terhadap Beliau menyebutkan hadis fil makna. Dan di sini fil ini pernyataan sahabat. Yang penting adalah bisa diambil kesimpulan hukum. Hudzaifah menceritakan, bukan Dan berbeda antara makna cerita sahabat dengan fil atau sabda Nabi salam -salam. Mana yang lebih cerita sahabat. sahabat menceritakan bla bla bla bla terus kita ungkapkan dengan makna yang lebih mudah dipahami orang lain ini tidak masalah Tapi kalau Nabi sallallahu alaihi bersabda maka lapat beliau harus dihafal persis Kalaupun di makna nanti ada adab tertentu ada adab yang berlaku Kalau cerita sahabat Dei makna, diperbuang Dalam ades ini, Bukteba menceritakan Biasanya Nabi SAW mengusap Huf Karena Biu melakukan ades kecil Yaitu uang ades kecil Kecil Sehingga ini memberikan batasan kepada kita Bahwa syariat berlakunya Masul Itu apabila seseorang Hatal karena hadas kecil Dan bukan karena hadas Besar Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW memberikan batasan Masul Untuk selain hadas besar Insya Allah semuanya sudah tahu Tata cara Masul Khuf ya Ada yang belum? Terinya begini. Di tempat kita semacam ini memang jarang ya karena di tempat kita iklimnya iklim tropis, orang tidak mengalami musim dingin yang seperti yang dialami oleh orang yang ada di iklim iklim apa? Agak ke utara, yang per musim ada empat musim, gitu ya. Di mati, nah itu kalau dingin, dinginnya luar biasa melebihi dinginnya kali kurang sampai sepatu itu bisa pecah karena mungkin sepatu ini nggak pernah dipakai dingin, begitu dikena dingin, kulitnya pecah, mengelupas maka dalam kondisi dingin seperti itu orang malas untuk cuci kaki ketika butuh cuci kaki itu malas mungkin yang lain masih bisa dipaksakan tapi kalau bagian kaki itu manis dan biasanya kaki ini katanya pusatnya suhu, kalau kaki kepanasan nanti baduk yang panas kaki kedinginan baduknya yang panas sehingga syariat memberikan keringanan dalam kondisi selalu kita diperbolehkan untuk masyarakat maka caranya ketika kita ingin Wudhu berikutnya nanti tidak perlu mencuci kaki. Maka kita wudhu dulu sempurna, dicuci kaki, kemudian setelah itu pakai kaos kaki atau pakai sepatu yang haknya ini. Sudah? Nanti kalau batal, kemudian kita mau sholat kita berwudhu tidak perlu ini dilepas, cukup diusap, cukup diusap. Nah batasannya untuk musafir batasnya. Tiga hari tiga malam. Sedangkan untuk mukim batasnya sehari semalam 24 jam. Maka masul bukan kehusan bagi musafir. Ini juga berlaku bagi mukim. Sebagaimana salat jamaah. Salat jamaah itu bukan kehusan bagi musafir. Juga berlaku bagi mukim. Tanya orang menyangka jamahnya ketika sahabat. Namun yang benar tidak sama, mukim tidak boleh.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 Bukan syarat harus sakit dulu Baru boleh mengusat Kawas kaki Sehat sementara dia malas cuci kaki Boleh mengusat kawas Nah sejak kapan Batas waktu itu dihitung Jawabannya adalah Sejak Batal pertama Sejak batal pertama Jadi misalnya Kita mungkin Tadi jam 9 udu, Kemudian pakai kaos kaki Kemudian zuhur belum batal. Sampai mendekati asar jam 2 baru batal. Sudah? Maka jam 2 begitu kita mau salat asar kita wudu, lalu kita mengusap kaos kaki. Dari titik ini dihitung 24 jam. Besok besok kita boleh berwudu dengan mengusap kaos kaki selama belum jam 2. Sang belum jam 2. Begitu mau dekat salat asar kita kemudian wudu sebelum jam 2 kita masih punya begitu ada asal kita batal terus mau wudu maka ini harus dicucapkan terus dicuci yang dicucapkan terus dicuci itu cara menghitungnya ya. dimulai sejak batal bukan dimulai sejak memakai kemudian cara mengusapnya adalah yang diusap bagian atas bukan bawah. Dan ini telah datang dari Ali bin Abi Thalib ka, kalau agama itu sumbernya berdasarkan logika saja, Laka asfalul khufi awla, la. Tentu bagian bawah lebih berhak untuk diusap daripada bagian atas karena yang qatar bawah. Namun Nabi sallallahu alaihi yang atas. Balakatarai itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saya melihat că peștul nostru a usat partea de sus a corpului. Deci, dacă nu am văzut, nu am sekali Deci, nu am văzut. Deci, nu am văzut. Deci, nu am văzut. Deci, dan am văzut. Deci, nu am Maka cukup sekali sudah dianggap telah mengamalkan hadis. kakinya akan kering, cetak kering mau dibungkus sepatu ya. Tapi ini tidak jadi masalah karena eh, mencuci kaki sudah tidak berlaku. Hanya cukup diusap. Kemudian kasus ya, ada masalah kasus. Kalau kita pakai kaos kaki, kaos kaki. Kemudian kita berwudhu terus kita usaha Sudah? Setelah itu tidak sengaja kita lepas Mungkin tidak terbiasa Atau mungkin jadi malah risih ya Kita lepas Pertanyaannya boleh salah atau tidak? Atau harus wudhu lagi berjudi kami? Ya, penjelasan sya'aludhani melepas kaos kaki tidak membatalkan, tidak membatalkan butuh tadi, maka tidak kita tidak disarankan untuk mengulang. Boleh sholat, kita masih dalam kondisi suci. Sudah, tapi kalau sudah dilepas mau pakai lagi nggak boleh, harus butuh dulu. Nah, gitu. Karena syarat ketika mau pakai kaos kaki agar nanti bisa diusap adalah wudhu uh, kalau mungkin mau terus menerus seperti itu, boleh gak? ya boleh namun caranya dipisah dengan wudhu, jadi tadi batasnya sampai jam 2, jam 2 besok kita wudhu terus lepas kaos kaki, cuci setelah itu pakai lagi 24 jam lagi. nyambung ya. namun caranya harus ada nu citește. Înto, viziunea mea despre Masumov, care, măcar, este un exemplu de ceva, este un exemplu de ceva. Măcar, este un exemplu de kaum Măcar, este un exemplu de ceva. jamaah. Contoh kasus jamak mungkin sakit ya? Ada orang sakit, mau operasi atau sakit biar bisa lebih lama istirahat, magrib jamak qabli dengan isya. Jadi selain is istirahat lama. Contoh yang lain ketika hujan. Contoh yang lain ketika apa? eh Ini lagi musim genteng orang enggak berani keluar rumah atau mis misalnya hujan abu. Dan selama di situ memberakan untuk bolak-balik ke masjid maka diperbolehkan untuk lupa panjang de umbre, până când e aici, e o parte importantă a lumii. E o parte importantă a lumii. E o parte importantă Amal Mahdoh Sholat Bacaan Quran dan seterusnya Ini batal Sebagaimana ada proyek Ganti sholat Beberapa pondok menerima proyek itu Orang-orang kaya Jakarta senang kan Ini dulu bapaknya meninggalkan Sholat sekian tahun gitu. Satu sholat lima ribu mm -hmm. Santrinya senang sekali ya nah, nanti saya rapel 100 sholat, 500 ribu. <laughs> ya, ini haram dan sholatnya batal percuma Iya. Tapi kalau ada orang yang baca karena dia ingin ibadah di kuburan ini dipersilisikan. Apakah disyariatkan ataukah tidak? Dia mengatakan tidak diperbolehkan. Dan yang benar, tidak disahatkan Laisa minyati salaf Bukan termasuk kebiasaan Rasulullah SAW dan para sahabat Tidak ada riwayat tentang itu Dan kalau kita lihat dalam hati selera Bukhari Muslim, Nabi SAW mengkontraskan Antara kuburan dan rumah La ja'alu buyutakum Makabir Jangan kamu jadikan rumahmu sepertiku Kuburan Ikra'u al-Baqarah karena setan yang firu min tukra fi suratul Baqarah karena itu bacalah surah Al-Baqarah setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah berarti Nabi sallallahu alaihi mengkontraskan karakter rumah dan kuburan agar rumah itu karakternya beda dengan kuburan isi dengan bacaan Al-Qur'an manasbaliknya kuburan bukan tempat bacaan surah yang kita bahas tentang uh, agak berziarah kubur hmm. yang oh, ini berarti bahasa nanti ya ada, ada gitu tingkahsanya gimana ini, membaca doanya terus merutinkan ini kita berziarah kubur di tanjakan nanti tapi nanti jadinya kalau ada orang yang seperti itu maka kita katakan dia su'udon dengan mayit. Kenapa Pak Su'udon? Dia nancapkan seperti itu karena dia yakin mayat ini disiksa. Su'udon dengan, dari mana kamu kok tahu mayat ini disiksa? Bisa jadi dia malah dapat nikmat. Nanti nek mayate gerenengan lho, aku kok ditantipi ngono. Kirone aku disiksa. Wah, ini Su'udon dengan. Kalau ada persoalan kan duduk atau berdiri, bebas. Dacă am unii cubori, pentru că am o Parangan cu urani, atas cum Deci, ia ce l-a zicea, tu te-ai atras cu urani, tu ya dibaca sampai selesai meskipun tidak harus nyambung Jadi pagi satu jus siang satu jus malam setengah jus memang orang dua setengah jus ya selesai insyaallah bisa memberikan manfaat jadi wallahu semoga bermanfaat subhanalloh dihanding bismillahirrahmanirrahim astagfirullahaladzim